hadirin yang berikut ini segera saya tampilkan kembali 1,2,3,4,5,6,7,8,9 artis sudah kami tampilkan masih satu kita bintang temu kita di kesempatan malam ini yang tentunya di setiap penampilannya mampu dan bisa mengeksplor bahkan mengeksplor vokalnya lilin ha Lina nyupa lapa yok in terpres untuk anda semuanya